Assalamualaikum sederlun, berita pagi edisi hari ini Sabtu 11 Agustus 2018 dibacakan Ardian Syah dan Rian Abdillah. Gajah jantan ditemukan mati di kebun warga di Perla. POM tangkap truk pengangkut minyak mentah dan cita 94 derum. Jemaah dihimbau pakai pelindung karena suhu di Mekar capai 45 derajat celcius. Dan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum, Tim News Terum Seram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 Sherlun akibat belum adanya solusi efektif mengatasi konflik gajah dengan manusia di pedalaman Aceh Timur Kini binatang berbadan besar itu kembali ditemukan mati di kawasan perkebunan warga Gampung Cembon, Kecamatan Perla, Aceh Timur Gajah ditemukan mati oleh Herman, 35 tahun saat ia hendak pergi ke kebunnya Kamis sore kemarin sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat Dari Aceh Timur, seni Henry melaporkan Herman merupakan warga Gampung Semana Jaya, Rantu Perla, Aceh Timur Untuk menuju ke kebun, ia harus menyeberangi sungai Perlak. Gajah tersebut ditemukan tergeletak di tanah dalam keadaan mati. Tidak jauh dari bangkai, gajah tersebut ditemukan kawat yang diduga digunakan untuk memagari kebun warga setempat yang telah dialiri arus distrik. Kemudian Herman melaporkan temuan itu kepada Jasman selaku gesi Gampung Semanacaya. Selanjutnya, Jasman meneruskan informasi itu kepada personil Satintelkam Polres Acu Timur. Pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, Gesi Jasman dan personel Sat Intelkam Polres Aceh Timur tiba di lokasi bangkai gajah setelah menempuh jarak sekitar 1,5 km. Waka Polres Aceh Timur Kompol Apriadi mengatakan gajah berjenis kelamin jantan ditemukan mati dengan posisi badan gajah sebelah kiri rebah, namun kedua belah gading masih utuh dengan panjang 30 cm. Namun ditemukan luka terbakar pada bagian belalai. Selain itu terdapat kawat di dekat bangkai gajah. Kawat tersebut diduga dialiri listrik dan selama ini digunakan untuk memagari kebun warga. Chevron Personal Denpom IM1 Loksmawe menangkap dua unit truk yang mengangkut puluhan drum berisikan minyak mentah di kawasan simpang elak Loksmawe, Kamis malam kemarin. Denpom ikut mengamankan dua sopir beserta dua orang kernet, dan kedua truk bermotan minyak mentah beserta sopir dan kernetnya itu kemudian diserahkan ke Polres Loksmawe untuk proses hukum lebih lanjut. Dari Loksmawe, Seful Bahri melaporkan. Komandan Denpom IM1 Loksmawai Letkol CPM Soeharto mengatakan penangkapan itu berawal dari informasi masyarakat bahwa akan melintas dua unit truk pembawa minyak mentah yang berasal dari Kabupaten Biren. Kedua truk diduga hendak membawa minyak mentah ke Sumatera Utara. Setelah mendapat informasi, personel langsung bergerak ke lokasi. Kamis malam pukul 21.30 waktu Indonesia Barat melintas truk Mitsubisikul BL8701AG yang dikemudikan SJ 27 tahun dengan kernetnya MU 27 tahun, keduanya asal Juli Biren. Personel POM menghentikan truk lalu memeriksa isinya sehingga diketahui truk sedang membawa 48 drum berisikan minyak mentah. Satu drum diperkirakan berisi sekitar 200 liter minyak. Tidak lama berselang atau... Sekitar pukul 22.15 waktu Indonesia Barat, personel Denpom kembali menghentikan truk Mitsubishi Colt BL8595LF yang disopiri MI 31 tahun dan kernetnya SA 18 tahun. Keduanya merupakan warga Jempa Biren. Saat diperiksa, truk tersebut berisikan 46 drum minyak mentah. Truk dan sopir serta kernetnya langsung diamankan ke Madenpom Denpom, Cirelon, 4 unit rumah sewa berbentuk semi-permanen di desa Tambon Tunung, Kecamatan Dewantara, Aceh Utara, Jumat kemarin, sekitar pukul 9.45 waktu, Indonesia Barat Ludes terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, namun para penghuni rumah itu terpaksa harus mengungsi ke rumah tetangganya. Dari Loksmawe, Sefol Bahri melaporkan. Kapolsek Dewantara AKPR Pansyah mengatakan sebelum terjadi kebakaran keempat rumah ini dalam kondisi kosong. Kebakaran baru diketahui oleh warga sekitar saat api mulai membesar di bagian atap Warga sekitar langsung berupaya melakukan pemadaman secara manual seraya menghubungi pihak pemadam kebakaran Tidak lama kemudian sejumlah pemadam tiba di lokasi dan berjuang menjinakkan si jago merah Namun kebaran api baru berhasil dipadamkan usai keempat bangunan dan harta benda milik keempat keluarga itu ludes terbakar Berdasarkan hasil penyelidikan awal diduga kebakaran akibat adanya korsleting listrik. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi Evanta. Sherlon Koalisi NGO HAM menyorot keputusan Panwasli Aceh yang mengabulkan gugatan Abdullah Putih terhadap keputusan KIP Aceh yang mencoret namanya dari daftar pencalonan anggota DPDRI. Menurut Direktur Eksekutif Koalisi NGO HAM Aceh Julfikar Muhammad, keputusan itu di luar kewenangan Panwasli. Dari Banda Aceh, Suburdani melaporkan. Zulfikar mengatakan satu peraturan yang dikeluarkan institusi negara seperti Komisi Indonesia Kepolisian atau badan memiliki kewenangan khusus dan berlaku layaknya hirarki peraturan yang mengatur hal lebih detail yang ada dalam undang-undang. Karena itu PKPU nomor 14 2018 yang menjadi acuan KIP-AC mencoret nama Abdullah Putih berlaku dan menjadi acuan pelaksanaan pemilu 2019. Zulfikar menilai keputusan Panwasli terhadap sengketa Abdullah Putih melampaui kewenangan. Peraturan yang dikeluarkan oleh KPU dalam PKPU terkait larangan mantan narapidana koruptor menjadi senat adalah kewenangan khusus dan tetap berlaku. Dengan demikian, Panwasli seharusnya tetap menggunakan hal tersebut tanpa penafsiran lain. Diberitakan sebelumnya, Panwasli Aceh mengabulkan gugatan Abdullah Putih terhadap keputusan KIP Aceh yang menyatakan Putih tidak memenuhi syarat alias dicoret dari pencalonan anggota DPDRI karena melarang mantan narapidana korupsi menjadi senator. Infu Haji 2018 Shirahulun suhu di Kota Mekah Arab Saudi dalam beberapa hari terakhir cukup panas seperti pada Jumat kemarin suhu yang mencapai 45 derajat Celsius mengakibatkan jamaah haji termasuk dari Aceh kehausan sehingga sambil menunggu pelaksanaan salat Jumat di Masjidil Haram beberapa jamaah berinisiatif membagikan air zam-zam kepada jemaah lainnya Dari Banda Aceh, Jamaluddin melaporkan. Wartawan Serambi Zulkarnain Jalil dari Mekkah siang kemarin melaporkan sesuai informasi dari Dr. Hasri Anwar, tim gerak cepat sektor 11 Mekkah sampai Jumat kemarin, jamal haji yang berada di Mekkah telah mencapai 85 sehingga Masjidil Haram mulai sesak dan penuh. Walau demikian, menurutnya secara umum kondisi jamaah stabil dan sehat. Untuk mengantisipasi cuaca panas yang diperkirakan terus meningkat hingga menjelang hari Arafah, Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan RI mengingatkan jamaah selalu membawa dan menggunakan alat pelindung diri saat keluar dari penginapan atau masjid. Zulkarnain menyebut alat pelindung diri menghadapi panas yang sebelumnya telah dibagikan oleh pihak kementerian kepada jamaah antara lain payung, masker, botol semprot wajah, balsem kulit, dan kacamata hitam. Alat-alat itu dibagikan gratis kepada semua jamaah. Ceralon dua jama calon haji tahun 2018 dari Kabupaten Aceh Barat Daya batal berangkat ke tanah suci. Keduanya yaitu Idariani BT Syahrir Husen meninggal dunia dan Suhaili Awaldin bin Idris suami dari Ida yang ditunda keberangkatannya. Suhaili akan berangkat dengan anaknya sebagai pengganti ibunya tahun depan. Dari Aceh Barat Daya, Rahmat Syaputra melaporkan. Ketua Panitia Keberangkatan JCH Abdiya Salman Al-Farazi mengatakan awalnya jumlah JCH Abdiya 87 orang dengan batalnya 2 orang tersebut, maka jumlah JCH Abdiya 2018 adalah 85 orang. JCH Abdiya tergabung dalam Kloter 9 Kabupaten Aceh Selatan, Nagan Raya, Singkil, Sebu Salam, dan Gayu Luwes. Dari 85 jamaah yang berangkat itu, Salman menyebut jamaah termuda adalah Jasmidar binti Syamsudin berusia 40 tahun, berasal dari Gunung Samarinda, Kecamatan Babahrut. Sementara jamaah tertua adalah Muklis Daud bin M. Daud berusia 83 tahun, berasal dari desa Matai, Blankpidi. Sebelumnya masuk asrama 11 Agustus, terlebih dahulu jamaah menginap satu malam di Hotel Grand Aceh. Selanjutnya, Kemenang Abdia menyerahkan JCH kepada Panitia Embarkasi dan pada minggu 12 Agustus pukul 08.10 waktu Indonesia Barat, jamaah asal Abdiah diterbangkan ke Mekah. Selain menyediakan tempat tinggal dan transportasi, pemerintah Abdiah juga menyerahkan uang saku pada JCH sebesar Rp1 juta per orang. Dari Newsroom Serambitanjung Permais, sekian berita pagi edisi Sabtu 11 Agustus 2018.